サンドゥニョイキ、サラ、デロアワエ、サラ、デロー、マンウソ、n ラ、デロー、アラム、サン、サラ、n t ー、クリステ o アラ、イトセチャアプタ、バトラス、タンスカラン、ポンチャ、サラネトウィストコ s ガヨ、ポエムシププラ、n イギギ、ウィスト、カウザノモンエンカリ a カラマティ a n カンド、a ッカニア、ザ i Karena sejak angka seratu dia sudah salah, l o r o n e mesti meleset, telurnya mesti meleset. Salahnya itu apa? Misalnya karena institusionalisasi, kemudian ada penggolongan, ada di k o t o m i ada madhab, dan seterusnya. Tiba-tiba kita mengatakan, kita berpikir bahwa Islam itu sebuah pilihan, ada pilihan yang lain. Kalau kita e dalam lagi, tauhid itu dianggap pilihan. itu berarti ada pilihan yang lain hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid konakakatim layu nanti kon tidak ada pilihan meskipun kamu tidak mau tauhid kamu tidak bisa tidak tauhid gitu loh masalahnya gegermu dek ke ini tande g u n u kan nggak ada p e r i n t nggak ada p e r u n u t tapi kan m e s t i k a t u t nah itu nanti berakibat pada cara berpikir berakibat pada metodologi ilmu, ber, berakibat pada tata akademik, berakibat pada tata kelola, berakibat pada pembangunan, berakibat pada apa namanya parpol-parpol, berakibat pada orientasi pembangunan dan seterusnya. Ini Aku, Ustak, gampang n a n i ini? Aku itu tak gampang-gampang aja. Angela, anjani sudah sekian ratus generasi kita salah. Jadi misalnya. キタニバ、マテ e アリスモトロスワワニア、アチェスピリトアリスモギティアイトキタピキンワワワン、ジュニィフトミスモア、ニュンセウヨネタ、トゥスノアピエレタランキュサラ、サラ、ネコンティフトミスアラ、キロトゥニゴン、モクウォーキンタトゥスノイキニロ ハワーはセプナマンアタカン、ヒトビトゥー、マロハきカンティリ。プカナタハッブラダソフェ a ダ、ハッブライトゥーパケンダリソフェア。ハッブライトゥーアテラ、タンパン、ヤンパーリン、シュトゥェア。ヤンシュポッチャサッ、チャスマニ、チャール、ヤンシュポッチャサッ、チャアテラ、ヤンタッチャンカ Misalnya panca indera Terus kalian menyangka bahwa Quran itu mushaf itu Kalian menyangka bahwa, bahwa Iku gulo Iku banyu Itu tampaan bukan benar-benar banyu Jadi m i s a l ini Anda punya uang seratus ribu Bagaimana cara merohanikan Pakailah uang seratus ribu itu Untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah カロンカティシカーよりあらわれが3つの0 0の3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つ ヨンティー・リドイ・アローイキ a t ルン i クルン a ト a ヤ a ニエ n ィス a ョウオウィスオノシン g ョ n ニエソク u ンウンダーロ a ク a タ a テ a タアテヤ e マ e l ロコンウ a ダー n ク a ティタアテチ e サッマナラン a ヨンアテラーロー a ナ a ン a ャサッカナ n y a jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan, roh contoh nih, jasad, apa? Sukmong Untal Rogo. r o h contoh nih. Nyai roh gudul, s nyai roh gudul, nyai roh gudul, saudara kembar, ku adiknya, i h s a p u jagad, アンドリモトゥルルモサトゥヤイサプチャカーカル、ノトゥルムネイ。イトゥユキトゥムレカトゥユアンマンアソウヤシュ t アンヤム Yang namanya s u n menguntal rogo itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, nggak sih Ra? Wes n g e n e s berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi ne-ne berat jenis itu misalnya waktu, i a Mas? Jelas nih. Minyak Aruba nyu. Ya. テランシーラ a のエルモン・マリン・アン・カントゥポーネ、ワン・ウィス・マリン・アン・カント a ポー、スンポーナ、マ t ュポニア・ピッチング、マシュポニア・プラチネスナ、ティア・アカン・トラスラポリ・クラフィタシア・バディタ。 Meringankan tubuh, tambah lemung b ini Kalau teorinya Kalau badannya terasa ringan Berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil Semakin kecil ya, jenisnya... Jadi kayak kapas、ya. Dalam ilmu silat Kalau anda puncak ujian Main pedang adalah Anda bisa memotong kapas Bukan memotong kayu Kalau kapas melayang Kamu potong, kapasnya tidak berubah Gerakannya, tapi dia terbelah Itu baru main pedangmu bagus Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi k a Membebaskan itu m diri dari bobot Bobot itu sifat benda Kalau roh Dia tidak punya sifat itu Nah s o k m o n g u n t a l rogo itu artinya Anda j a s a d anda itu Diserap Menjadi ringan menjadi seolah-olah Tiada tadi itu menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh itu yang namanya tauhid. Ya bojin jelas nona angel p a n g e t i r o t o r o t o Aku k h a w a t i r arah itu s i n a u temenan gue. Masuk saya kini lo teman sekalian. Kita ini kita ini keliru ngelihat hidup ini kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan. Terus kita disuruh n g e l i h a t hidup kayak sekarang ini Terus Maring Unu sampai ke tingkat Ada radi, Islam Radikal Ada Islam Liberal Itu semua omong kosong Itu semua memecah yang namanya Tauhid Teman sekalian Jadi Ibnu Arabi atau siapapun Sufi-sufi Syaiti -sufi,、eh, Jenar g Atau siapapun Itu bukan soal ilmu Ilmu itu kan jarak Itu soal bahwa anda Bergabung dengan Allah di ruh anda Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad anda Anda harus meruh Anda harus Kalau lagu adanya megat r o h Megat r o h itu artinya Bukan r o h n y a dipegat Tapi jasad anda itu d i p e ジタクロカノ u ロハンダーとグルパンダーグピン、ジャネオカルク、カバンガンバンウィリマン。ポコニャ、ロハ h サシラ、ロハニサシ、ジュピト、ロハニサシ。カム、s マ a m u terbebani kan gitu bahasanya terbebani yang beban itu pasti jasad yang beban itu pasti materi サワーとチューンのゴルフさんと言われてサワーとチューン。<S. Fuji>. Sukmo nguntal rogo, ya, ya, sukmo nguntal rogo itu artinya di maknya ini d o n sekalian, Anda menjadi lebih berat apal e biringan h karena Anda sedang mengalami sukmo nguntal rogo pada tahap-tahap yang terus berkembang. Ikut, jangan, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Oh, i k u bebaskan dulu dirimu dari semua itu. n g g a k ada no, n g g a k ada Muhammadiyah, bahkan n g g a k ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, naik diherdisme, partisi, c e promil ya. Supaya kita bisa bikin apa jenisnya, apa ibu jenis, perang ceria perang. Komen, m t c o m m e n t lain.、Ah. Yeah, yeah. Tapi jangan menyembah c e promnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. 何で terus anda ketik Windows baru keluar Windownya kan itu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuma n C-nya tadi itu. Terus lagi C-nya kita d e t a k n o agomo. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. n o l o n ngetika. Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjahat terus. Moga-mogain enggak c u k u l diweyre ya. Karena ini, ini yang membuat kalian berat, ini yang membuat Indonesia itu, coba, tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika,、tentu. tujuannya e n t t u itu betul-betul berhala materialisme d i Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi, y o rakyat, ya pemerintah, sampai uang haji loh k a t a n g g a l a infrastruktur, saking m l a r a t e パリアレットランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリーらンバンチャリーランバン i ャリーランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリ a ランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリ n ランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリーうンバンチャリーランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリーランバンチャリ a ランバンチャリーランバン kan gitu kan, kira-kira gitu ya padahal Tuhan Tuhan tuh kutub lain dari jasa ya tajesit dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan tuh bisa digambar coba bisa digambar, bisa dipatung bisa mendunyo i k u deh terus berharap apa sama manusia yang salah サプ ap、ah ah ja er, er、m ンティ、サ a ンタムンジラスキャンギニー、アントクリティクバ d a k mau ikut Ma'ia. Dengan alasan seperti ini Sebelum Cak Fuad Kalau m a i y a itu grup atau Kelompok Torikot saya ikut Jelas kalau Torikot Tapi bukan Oke kalau bukan Torikot m a i y a itu Kalau dia itu gerakan sosial saya ikut Tapi bukan gerakan sosial Tidak ada panduan Tidak ada agenda Tidak ada tujuan Tidak ada target politik Gitu bukan gerakan apa-apa, maka dia tidak menemukan ada apa, kenapa ikut m a i y a w o n g t u t u p gerakan sosial juga bukan torikot, kalau torikot kan gerakan batin kalau gerakan sosial maksudnya gerakan fisik, teknis kenegaraan dan seterusnya maka dia tidak ikut ma'iyah nah sabrang terus menjawab tolong berang dikit salikweb dan jawab soalnya サイキーフ h イアコン、サタンプルチャーティー。モンキ anda bisa m e m b a y a カフ、k a n ini tolong ル e r a n g 何ですか Tapi dengan perspektif yang berbeda Yang tentang ngomong Tauhid itu, itu tadi Kalau saya melihat dari, dari peta yang saya miliki、uh, Dunia apa, ilmu dan segala macam gue Bentuknya kayak piramid Seperti piramid Dimana ujung atasnya itu Tauhid Semakin ke bawah Dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda punya, punya semakin namanya,、uh, Bentuk yang Berbeda-beda Semakin naik, semakin hakikat, semakin apa namanya, semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda, saya sangat setuju dengan bahwa, misalnya baik buruk r a n o baik buruk itu, baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan misalnya contohnya, matani cahcilik, apa apa elek t a kaya contoh matani cahcilik, o r a n g r a n o sebab s a gue ketemu matani cahcilik, boleh jeret apa apa elek elek, tapi a r a nabi yang l a k o n iku ilo Kita n gak g bisa ngomong, itu buruk karena perspektif kita Kita tidak tahu sebuah pengetahuan Dimana itu akan berakibat baik Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan Jadi limitasi pengetahuan dasar Paling dasarnya lahir dari Yang namanya menurut saya itu Bias manusia Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa Saya ingin contoh Ngomong i n i dibandem watu k l o r o r a t a a kon, s e h i n g a neng u t a k m u watu ini g e d i n i s e p i r o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 ado e e l b r a d a と i m a い a <usa> <sm art> パーマンスターラー。 プタパヤンキ italia manusia itu bukan i n f マ r m a s i u t a m a n y a u n t u k menuju piramid yang lebih ke atas tersebut makanya kita perlu r e d e f i n ス si terhadap bias-bias manusia Padahal untuk Tauhid, untuk mencapai kesana kita harus menghilangkan bias manusianya Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadag itu tadi ya, Paham n gak g maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala m a c a m Padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa tidak ada a p a s e m n i eh, i n b a eh, semakin bisa, a k a e a k i n b i h s b i h a k n b a e e n a e m a k n b i m i n a eh, k i n b a e a k n a k n b a m n b i e m b i eh, a k a e e k n a e i n a e a k a eh, a k b i a s n b i a s m i n b i a e m i b s a eh, a k i n i s a a k n bisa, i n b i a e a k i n b i a h n bisa, s i n b i a e s a k i n b i a e m i s a e i n b a k i n b a eh, a k n b i s e i n b i a k i n bisa, a n b i s i n b a e a k m i s a e n b a b eh, a k n b i a k 何故かの n とで、2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2 Menghilangkan dulu manusianya Konsep-konsep itu nanti dulu Nah ini tadi saya ingin menjawab Cak Nunin ini tadi Ma'iyah k itu bukan gerakan sosial Ma'iyah k itu bukan torekot Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak Kan dia punya konsep dalam dirinya Ada bias dalam, dalam, dalam kepalanya Bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh Torekat itu seperti ini loh Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma Dia tidak melakukan t r a n s f e r Gini, coba kita, kita, kita bikin p a d a n a n bias itu maksudnya, misalnya kalau dalam Islam, tak hayul. Tak hayul, jadi something sesuatu yang dihayalkan k di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi, dan tapi j a n t u a n itu khayal. Sama dengan saya bilang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya p e s e k gitu ya? Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat p e s e k ikwele, kan gitu. Maka kamu tersinggung, gitu ya, disebut p e s e k Seandainya dulu yang ditanam itu Pesek adalah cantik, Anda pasti senang Nah itu yang disebut bias Atau khayal、ya. Tahayul k itu yang sesuatu yang d i h a y a l k a n Kedalam dirinya Itu y a n satu Untuk lebih memperjelas Yang diomongkan sabran g Transformasi itu Terus menerus kita melakukan modifikasi、ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh, m o s o k pari kok kerakoti Ya ditransformasi t a d i beras m o s o k beras kok トランフォーマシーンは、e う一つはトランフォーマシーンは、トランフォーマシーンは、トーマシーンランフォーマシーンは、トランフトランフォーマシーンは、ンフォーマンは、トランフォーマシンは、トランフォーマシーートラトランフォーマシーンは、トランフォーンは、トランフトランフォーシーンは、トラランフトランフォートラント Terus-menerus yang disebut transformasi, ini ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah, ya, stat ya. ya. Hijrah hajaru, inaladina amanu, wahajaru wajahadu, ya, tamu zamela.、Nah, ini k e k h a w i n p a k m u zamela, m ini ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu. Itu ada sarjana Jerman sama... s w e d i a dan seterusnya, Pak. Lupa saya, tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi, contoh-contoh transformasi, misalnya, misalnya demokrasi, itu, itu bagian dari bias. Ya, terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus, ono parpol. Nah, inilah yang disebut gerakan sosial, itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu. itu Tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah No itu itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau, atau bisa menjadi takhayul. Kalian udah g i t a berang ya, ya ta? Atau、uh, proses transformasi penting. Cuman、ya. resikonya itu menjadi tahayul Ya, gitu. Manusianya yang lemah、nah, Manusia harus transformasi karena dia tiap hari Harus membebaskan diri dari Ketika ide Barunya tadi sudah menjadi Bias Anda harus bebas Sekarang kita dikasih bias baru Islam radikal, Islam nusantara, Islam moderat Itu bias-bias baru Tahayul-tahayul baru Dan Anda membebaskan diri dari itu semua t u l t d a k Nah Sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan. Kalau perubahan kemudian bermakna solusi. Betul enggak? Transformasi itu berubah. Dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya. Apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia? Ataukah menambah masalah? Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non-politis formal. Misalnya ormas. Muhammadiyah, MTA Persis LDII NO dan sebagainya Nyun Sewu menjawab masalah Indonesia a n d a Benar berusaha menjawab? Benar ya.、Eh, berpikir n g g a k untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini Berpikir n g g a k untuk menjawab masalah? Pada limitasinya Ataukah dia Mengemis kepada masalah ini Dia malah nempel untuk, untuk menjadi bagian dari masalah Kan ini biasanya Kita harus merdeka dari itu Secara objektif Teman-teman kalian Nah, Makiya Kenapa bukan gerakan sosial Dari frame bias tadi itu Karena Makiya ingin Menemukan Formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia Kan begitu Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial Terbukti Sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Oleh, oleh, oleh, oleh Minimum a w a m u harus mulai rodok Luai pinter menjawab masalahmu dewe ya Dan nanti Tuhan nagehnya ya cuman itu kok Transformasi pribadi kok ラジカルフォラウナさんにラブサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサー a ーサーサーサーサーサーサー i ーサーサーサーサーサーサーサーサー m ーサーサーサー a ーサーサーサーサーサーサ i サーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサ n サーサ i サーサーサ i サーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサー a ーサーサー m ーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサーサー a ーサーサーサーサーサ a サ Karena b e n e r m u hari ini bisa tidak benar besok pagi. Karena kamu melebar, kamu m e n d a l a m betul ndak? Jadi ojo ojo mempertanyakan kebenaran. Kebenaran cuma satu. Ke... Itu kebenaran. <tuh> Pak m u h a m i l tolong juga di Alquran selalu disebut Alhakumirrobbika. k Selalu Alhaku k itu mirrobbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia, tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu apa namanya persuasif terhadap keadaan-keadaan. ini kira-kira ya r a i k a l a u mau sehat s a y a nggak gemuk, masih umur 3 i a s n sudah gemuk karena nggak bagus. Nah transformasi itu kemana, start min a i n a w a ila ainah, hulunya di mana, hilirnya di mana, itu yang saya sebut r o h a n i s a s i t a u k a h itu p r o s e s transformasi supaya anda nanti menyatu dengan Allah sehingga anda harus terbiasa meniadakan diri, terbiasa kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabe. Oke, gini mas, saya disebut Kiai kan, aku selalu ujuk tarikan g itu. Kenapa saya? Taku t jadi bias. clic zeker サラサトチョントパワー n y a adalah k a n a k k a n a k トリマーカマー、Transformacitalans が出てきたら、あらしゅうたさんは、マンガナ、ヒチロトウ、イラローラ、ロスウ、アティナ、ヒチロ、イトン、アタカムキャラ、キュアリコバター、アローランド、ソニ<音楽><音楽> チマンポシ a モトファレイトトピコントドグンテンダーチャルマイナスカランサイカシチョンドコンクリスパワー、トランスフォーマシトゥ、アテラ、チェリチャー、サッモニム、ジャディロモギドキャンバーネ。マカソモアプンダ、ソモア、ソモアチャペタン、ソモアウォン、ソモア、アパイアンカムミリキトゥ、ロハニカン、チェリカンソソティアンコパティプル、コンパティプル、トランダープル、 e ク i テンシ n ア i ー・リ l ー・ロー。ああ、ああ、ああああああ l あ h ああ a あああああああああああああ a あああああああ a あああ a あ a ああ a ああ a ああああああ a あ a あああああああ i あああ a あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ a あああ a あああああああああああ a あああああああああ a ああああ n g ああああああああああああああ s あ n g あああああああああああああ i ああああああああああ s あああああああああ Sing di sing Sing benda Yang mana yang menjelaskan Dan mencita-citakan benda dari Pancasila Yang mana yang hardware Coba sila pertama Ketuhanannya Maha Esa Software apa hardware Kemanusiaannya dan beradab Software Persatuan Indonesia Hardware Orangnya hardware tapi persatuannya キニーテー、キュー n ー、ハッブラー、ラキネ、イソコンドラ、ラキネ、ハッブラー、アユネ、ソファエ、アユネ、カケト、シンケト、ハッブラー、マガネチャン、モナガプキンチャンディンカン、ティシャンディカン、アトラワチャイト、ポカン、キチャンディカンディア、クリア、アトンディソファエ、ジャティ、プサトアニセト、アトラ、サトシファッ。 pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan sebagaimana gula eh, sebagaimana manis pada gula asin pada garam terus yang keempat k e r a k y a t a n y a n g dipimpin oleh hikmah k e b i a s a a n dalam perusahaan dan perwakilan, hardware atau software? hardware atau software? itu kan sifatnya tau, ini ada perwakil a n bukan orangnya jadi software tau アティランソシエルパキーソルワンセーハーツァの。ソフェルアティランソシエルパキーソシ a ルパキ m ソシ a ルパキー e シエでパキーソシエルパキーソシエルパでーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソシエルパキーソ Tapi keadilan sosial. Keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam. Betul enggak? Software t a hardware? Jadi saya tanya sama Anda. Presiden sampai lurah seluruh pembangunan Indonesia. Seluruh yang dilakukan oleh semua Presiden Indonesia. Itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Eh? Aku takut saya ingin. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila?、Hianati. Jelas ya? Saya ngomong kondos yang bukan hati. Masih aku ya setuju. <laughs> p e n g a j i a n a y a y a Ngerti ya mas ya? Ngerti ya mas ya? It, itu sudah jadi pintu aja deh. Nanti anda tinggal masuk. Sudah cerita Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Oh t a k Bukan anti kemakmuran. Bukan anti kemakmuran. Tapi poinnya pada keadilan Bapak kerjanya cuman Supir angkot Tapi punya anak lima Di isak, isak, n o n y e k o l a n o Adil kepada anaknya Lebih bagus mana dengan menteri Atau pengusaha besar Punya anak、ya. Tapi belum tentu adil dengan keluarganya、opamanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya a p a makmurnya Atau kayanya たときはパンジャーセーラーがサンガット・ローハニア・リマ・リマニアとローハニア・キャンサル・ユンギター・ラ・コックン・ディ・インドネシア・ニ・ジャス・マニア・プドル・ラ・コックン・ウォン・ニア・コックン・ジャス・イライス・アスリン・ネガン・ニー・シニ・パンジャーセーラーディー・トロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロトロ Karena saya akhir-akhir ini ngurusin Borobudur ya bukan karena saya pengurus Borobudur tapi karena ada banyak masalah di sekitar Borobudur sampai demo besok siang itu. Tapi sudah saya fixkan semua kecuali nanti ada yang subversi dan kita sudah pasang semua kendali mudah-mudahan teman-teman maknya dari Semarang. 新型コロナの時代は、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの i たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの a たちの人 a ちの r たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人 g ちの人たちの人たちの人たちの k a ちの人た a の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの ジョーロン、ディで、プガンダウトナマ e ット、マグロディーチョーロン、タピマシウト、シャチャラ、アトゥエル、シカランサタニアン、トレオナケトング、シュロポヨ、シャカルタ、チュクチャ、シンキラクロンバットラス サイキー・クロンーノ・アシタイャー・インドネシア・コンゲンブロ・ブトゥリザタカー。カンゲン・アランドゥリトゥトゥトゥイペコー、カンドゥウィシン・コウチュクティコ・カイニング・エイゴヤ。サイキー・マンブロ・ブトリザヤヤグロンポーイオネシア・ボゴカモトゥプラ・パチ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 よく見ると、あなたはあなたはなたはあなたははあなたははあなたははあなたはたはあなたははあなたははあなたははあなたははあはははははははははははは ウパモ、ブロプトリク、カタカランゲネ limate, l i m ggak, 5 t 5 r i l l i o n rupiahia。しからん、ムキ a グアチャパ e rentahan、チンンテペエルチュカ、ヤンゴントロー、チンマシャラカ、チンマチルズウラマ、ムビケンケトウ、チンケア limatrillion、タ a プシファッスピリトワ。 サイキ ー, ーにに、ワンキュー e ゲーキ m ーンキ e ーンキューンキューンキューンキューンキューンキュ t ンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキューンキュ プロムラ i マ a サイトチュリカ、スプロムロスウォーラーヘル、i r チモ u イパンウォープトゥル、サンペ a l ウォーマン u ガ u ワファー、イトプロム s ーサイブロプトゥル、ジャリプラパパマランダン。10コンシステム、トチュプリ a タオ o ト、ロスウォーナブルパタオニア、トチュマタ m トポコエパンマンウナ a ウニウニウニウニ e n ウニウニウ u ウニウニウニウニウ u ウニウニウニウニ h ニウニウニウニウ a ウニウニウニウニウ o k ニウニウニウニウニウニウニ n ニウニウ n g ニウ u ウニウニ n g ウニ u ニウニウニウニウニウニウニウニウ e ウ u ウニウニ サイキヨノノオノポパティ、ノロスノプロジェケ、ポパティ、ヨングマレオノのンギャチャオノメンテーケプタイアンナシオノノロスノプロクラミシングギニスティカンティカンティ。ナイキトペトンボリモタウンボロプトリクラティ、ヨングピプラジャプシャパムリカパキタ。 yang lebih matang politiknya siapa mereka apa kita jadi teman-teman sekalian inti yang ingin saya katakan kepada anda adalah maknya itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi tujuannya adalah perohanian diri kita kan gitu perohanian itu gak、oh, terus r ngilang g g g n n terus e rohanian itu maksudnya badanmu, uangmu semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania yang マンチューリドアロ p スネーカーバンアチ i ー、ah ah、イトロトモンシャリアウトランチャトイヤー、ティアンフィキトウエナ、エナ、サイキー、ナイオナコロプシー、インドネシア、マラカパコ、マラパタ、アパニャタリオランコロプシー、マンチューリ、ウォンナカランド、タティカンパチャ、ウンヤト、ヤグリサイカ。 Dia tidak menggelisahkan pencurinya, karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong sak no nire, h ayo diselamatkan dengan cara ditangkap dihukum kan gitu. Itu dalam rangka menyelamatkan, menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita emankan barangnya, duitnya kan gitu, bukan menungso ne yang kita kasihani. muzamil、er, yeah, ah、sama sabrang n <t> y、um>、ア n ティー、ティアヘルナティーパムザミルザマサプラン。 マシスラミが一緒に行くときに行くときに行くときに行くときに行くと a に m くときに行く ikut くときに行くときに行くと s i 行くと i d 行くときに行くときに a n g きに行くときに行くと アルハンドリラ・ラピラ・ラミン、ソラト・サラモア・ラシュフィル・ムスアリン、ウォア・アリヒ・ウス・ハビジマン・マバマン・マン・ジマ・アマン・バン・ウェン・ラヒマ・ム・パタマ・タマ・サャ・プン・シュラ・ス・タ・アラ。 Bisa hadir pada malam yang sangat penting artinya bagi kita semua Sehubungan dengan 11 tahun、uh, pengajian b a m b a n g w e t a n ini Kita melihat bahwa keadaan Indonesia, keadaan umat Islam pada masa sekarang Bisa kita katakan tidak lebih baik Dibanding dengan pada saat Lahirnya bang-bang wetan Untuk tidak mengatakan lebih buruk Oleh karena itu Maka Pengajian ini harus diteruskan Tapi di sisi lain Kita bersyukur karena melihat Perkembangan dari Pengajian-pengajian kita Baik bang-bang wetan Maupun yang lain-lain mengalami、uh, Perkembangan Dan kemajuan yang Luar biasa dan itu harus kita syukuri Pada kesempatan ini saya ingin Merespon Yang pertama tadi disamal c a n Nun Mengenai apa yang dinyatakan oleh Cak Rahmat、ya. Sebenarnya itu hanya masalah akhlak saja、ya. Jadi Cak Rahmat Boleh dan mungkin Bagus memuji ジイヤーのモチグローカーサイヤータピサイヤータントウハロスマンアタカンボウエス・ハウサムチー・モチー・キャンギットサバティナピー・モハマッソ・ラスアラームヤング d バカンサイヤータサイヤータナスサイヤータピカティカパラサバテママンギルニャテンアン サイディナ、ヤサイディ、マカプリコプリオマンタカンラーとサイ、イトニー。チェリトワチャ、チェリア、ディダサラ、ラハマトムチ、タピチュクティラサラ、カロサイミン、キャンチャン、マムチ、イトナマニアハクサチャ。ヤカンピアサガン、ギタイニアン、アトゥ、サンブンコングモソシャー、コングアンタンガー、ミシャンアキティア、イ イトラアキラキヤンハスギタタカカンチェティトゥセチュカムウィンアッカンティリアキタスモアロスウォーラチュカムウィンアッカンカバダウマティアラタトゥニカマアトロアナソロアイサイブナマリアンキトゥヤチェアナラカレノムチークゥプルピアンシュバケマナ a ムチー・イサピン・ピン・マリアム・プルピアン・サン s a ン a マンガ・ジャ a パ a ア a ト a ハン・ナジャティ・イトゥ・ジャス・ a ジャ m ィ・ n ダ・マサラ・ティンアン・アパイアン・ k ルトゥ・アラマン・ジャラ・マット・ア・リカ・ a ンセット・クルセティ・ダ・マンディ・コール・イトハニャ・マレス・ボン・テン・マン・サハロジャパキトゥ・サイアン・レス・ボン・セ・ジャラ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ a ア・ア・ア・ e ア・ア・ア・ア・ア・ア・ Se ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ Baik Yang kedua Berkaitan dengan、eh, Tadi Hasil survei Sementara Ma'ayah dengan 53 Fakultas、eh, Dihubungkan dengan soal sistematika Secara akademik Quran itu Mungkin kalau orang melihatnya dari Tata cara penulisan Karya ilmiah Mungkin Quran itu dianggap sistematikanya n Morat Marit、ya. kalau ditata secara ilmiah barangkali Quran itu mestinya, kan Quran itu terdiri dari apa? ada mengenai akidah, ada mengenai ibadah, ada mengenai alam semesta, ada mengenai kisah-kisah terus kemudian dibuat sistematika yang pertama akidah yang kedua ibadah アーラーキャ a パ i キ a サーキーサーキーサーキーサーキーサーキーサーキーサーキーサーキ a サーキーサーキーサーキーサーキーサーキーサーキ mang ditata sedemikian rupa misalnya kisah kisah itu sepertiga isi Alquran itu kisah tapi dipencar-pencar di hampir sekian banyak surat Ada kisah yang cuma satu kali disebut Tapi ada kisah tentang Nabi yang berkali-kali disebut diulang-ulang Tentu itu ada tujuannya Kisah Yusuf itu cuma satu kali dan utuh dalam satu surat panjang Itu hanya isinya kisah Yusuf Kata anak muda, lah, maklum itu kisah cinta ya <guluh> Tapi kisah Nabi Musa misalnya Itu di berbagai surat ada e n g e n a Israel, i u ul lang ulang. イ a n モアタ、トゥチュアニア。アタ itulah sistematika Alquran yang memang jelas berbeda dengan sistematika yang kita buat d a メ i ン u tidak bisa kita katakan bahwa itu sistematika yang m テ r a テ m カ r ン t tidak. Itu Al-Quran itu sistematis sekali Sesuai dengan Tujuannya Sesuai dengan corak dari Al-Quran itu sendiri nah, Saya kira ini Yang tadi 53 Kalau mau dibuat sistematika Yang model ilminya juga bisa Mungkin 53 tadi Dibagi menjadi fakultas-fakultas Setelah itu dibagi menjadi Jurusan-jurusan Itu bisa saja、ya. Jadi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 シェノーサマーカンバムジュラスカンスターパンジャンレパータンサンアンダーランタンプラッタタチュクタリプリアオレカネットサイアムンケンサトウラキサチャカネニチュカズタパキヤ、şey ピアスピアスや。s,、uh, <S, <B ias>. <S c、oh ah ah ah、a r a の Vinny、ちゃんと着くアニメ、ンプルコーン。Kalokitamliat Puapuan。Atokita Tisuqui Puapuan。Kirakiran Kita Kata Printanyaba。Makanla Kandia?Pasarabia Makanla.Kulu.Tapikuran to m m b r i k a n a s a b e a a a p r i n t a s t a i t r a n k a n u a u a n タピアタ、ヤタヤン、ディスラ t アン、サマー、アニサ、イトポカン、キュー、タピアタ、ヤタヤン、ディスラピアン、サマー、アニサ、イトポカン、キュー、タピ、ウンズー、ウンズー、リハトラ、タピアン、パタマ、キュー、イトモケニア、アタティ、ピナスマー、オラン。 tapi Alquran j uda、マタンイト、ウ、ah、a ド a ー、イラ i マリヒ、イザ、oh ah、アスマ a バヤン a リハラカパ lihatlah kepada p o h o n p o h o n i t uda、jadi m e m a n g kita melihat sesuatu itu harus dari berbagai Aspek, p a a perspektif ya Sehingga kita menemukan Satu keutuhan dari、uh, suatu Maka ada yang sifatnya Jasmania, y ada yang sifatnya roh, Rohania y Saya kira itu satu、uh, Hal yang ingin saya kaitkan juga dengan Al-Quran Yang ternyata memberikan kepada kita Pelajaran yang tidak habis-habisnya Teman-teman、uh, sekalian Saya kira itu secara singkat yang dapat saya sampaikan karena masih g r o g i saya suruh nyanyi tadi itu ya nggak pernah nyanyi suruh nyanyi jadi m a k a g r o g i ini <laughs> terima kasih ya mohon maaf atas kekurangan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pak suko ini teman-teman di bandung Kita next-nya tanya jawab aja, bagi siapa tahu dari prasmanan di meja ini ada yang mau dinikmati lebih, ada yang mau diperdalam, ada ganjelan-ganjelan yang mau diklarifikasi, atau mau minta Pak Sukonyani y juga boleh. Tapi sebelum ditodong, tak todong di sana, Mbak. Moga ke atas saja, t、oh, e m a n a p a k サイン屋にとグラフィアンドリミザイアンスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスのスクスのスクスクスクスクスクスクスクスのスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスク 私もねば i c e をしよう。いつ i c e をしよう。まあ、いつもねばさラマレコマロンロー、バロガトウ、サラノン Sesebu yang ada di hadapan saya Ada beberapa kegelisahan Yang selama ini Sering Menjadi Beban pikiran Mbak b a n u n Yang mana Di dalam Al-Quran itu Katanya dulu Waktu saya di pondok Ada ayat yang Sifatnya am、um, kos Terus Mutasyabihat, muhkamah dan banyak lagi yang lainnya Dari sekian banyak ayat itu Allah seakan-akan Mengganggu kita dengan beberapa firmannya Atau karena keterbatasan ilmu saya Dari sekian ayat yang dapat Membingungkan saya Yang pertama adalah Allah sudah berfirman Bahwa manusia itu diciptakan dengan バイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイクバイク Di ayat lain, Allah juga berfirman bahwa Allah itu sangat membenci kepada.